Bapak Kyai Haji Sulaiman Rahimin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat mengamalkannya. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah dari guru kita mubalig yang ketiga Al Mukarram Pak Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ Dengan segala hormat kepada Al Mukarram Pak Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ disilakan. Sallallahu Muhammad Sallu Muhammad Sallu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'lu Yang mulia para ulama, para kiai, para asatis dan asatizah Obil khusus guru kita Bapak Ki Haji Sulaiman Yang saya hormati para tokoh masyarakat Panitia Peringatan Maulid dan DKM Panitia Peringatan Maulid Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia Ya bagiin airnya nanti aja dulu kang Ya. Nah, cukup dulu bagiin airnya, bagiin minumnya nanti saja nya matikan minta tolong. Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya nyambung apa yang tadi disampaikan oleh Kyai Sulaiman. Begini, Siang ini kita memperingati sesosok manusia yang bergelar rahmatan lil alamin. Siapa manusia itu? Tidak lain dan tidak bukan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa baginda Nabi bergelar rahmatan lil alamin? Ini sesuai dengan janji Allah. Womaka Nallahu yu azabahum wa antafehim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah umat. Dan ini terbukti selama baginda Nabi masih hidup, azab enggak diturunkan oleh Allah. Ayo lihat nabi-nabi terdahulu. Menyerukan kepada umat agar bertauhid kepada Allah Umatnya menentang Azab langsung turun menimpa mereka Nabi Yahya Diutus menyampaikan agama Umatnya menolak Ditimpa dengan gempa bumi yang dahsyat. Nabi Nuh Diutus menyampaikan tauhid Umat menentang dihantam banjir bandang. Nabi Musa diutus menyampaikan risalah. Umat membantah sebagian ditenggelamkan di laut merah, sebagian lagi dikutuk jadi kunyuk. Tapi tidak begitu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat menentang Nabi Allah nggak turunkan azab Kenapa Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah umat Itulah baginda Nabi bergelar rahmatalil Rahmat bukan cuma untuk manusia Tapi untuk semesta alam Nih, Siang ini Kita hadir sini memperingati maulid. Saya yakin semua kita pasti cinta kepada baginda Nabi Besar Muhammad. Bu. Bu. Saya tanya, ibu sini nih hadir maulid cinta sama baginda Nabi. Apa mau lihat David Kholik? Dua-duanya. Hahaha. <gülüyor> Sebab itu kalau kita cinta kepada baginda Nabi Memperingati maulid tiap tahun Jangan cuma seremonialnya saja Jangan cuma sekedar hadir maulid setiap tahun Tapi jadikan maulid itu momentum Untuk meningkatkan kualitas iman Zaman boleh berubah Tapi akidah jangan sampai goyah Masa silakan datang silih berganti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 Masih banyak umat islam Yang beriman dalam ucapan Tapi sayang sekuler dalam perbuatan Oh mulutnya sih mantep ngomong Saya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa hmm, Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan Kasakusuk nyari umbah Ini beriman dalam ucapan namanya nih Sekuler dalam perbuatan Solatnya mah menghadap Allah tapi dagangan mau laris ngadep dukun besok-besok fatihanya diganti saja iya kena budo, wa dukun nastain bapak, ibu, saudara-saudara yang namanya beriman menyembah hanya kepada Allah maka minta tolonglah juga ke sana itu yang namanya totalitas beriman ini kan kadang-kadang kita enggak Nyembahnya nyembah Allah, pengen kaya banyak harta lalu minta tolongnya sama dukun, pengen jadi orang kaya banyak harta tapi nggak mau kerja, akhirnya ikut aliran kanjeng di mas taat pribadi. Awas nih sirik nih, nggak boleh kayak begini. Oh saudara. Kanjeng Dimas taat pribadi itu fenomenal. Dia ngaku dirinya bisa mengadakan dan nggak mau disebut penggandaan. Sebab beda antara pengada dengan pengganda. Kalau pengada ujuk-ujuk bisa ada, tapi kalau pengganda satu botol bisa jadi dua, itu ganda tuh. Kanjeng Dimas maunya disebut pengada. Diye mengklaim bisa mengadakan uang triliunan, oh luar biasa. Saya pikir kalau Kanjeng Dimas memang bener bisa ngadain uang, Presiden Jokowi kenapa nggak ngangkat dia jadi Menteri Keuangan, betul? Apalagi sekarang negara kita ini ekonominya sedang terpuruk, keuangan negara kita sedang terseok-seok. Utang Indonesia sekarang ini 4.500 triliun. Ya Allah. 4.500 triliun. Ini rahasia negara, jangan ngomong siapa-siapa. Bunganya yang harus kita bayar itu 240 triliun, bunganya saja tuh. 240 triliun besar apa enggak tuh uang? Banyak apa enggak? Banyak, oh 240 triliun kalau dibelikan cendol Secantilan ngambang di cendol nih. Ibu bapak, saudara-saudara nggak bisa Yang namanya beriman itu mutlak totalitas Kalau menyembah hanya kepada Allah Maka minta tolonglah juga ke sana İni, nilai-nilai iman. Maka memperingati Maulid, tingkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak yang hadir di sini Maulid, saya yakin imannya mantap, Amin. Tauhidnya kuat, Amin. Agamanya hebat. Tapi saya juga yakin, mudah-mudahan ini semua rombongan orang-orang selamat, Amin. Bu. Bu Kalau mau selamat jangan sendirian Ajak anak-anak kita Yang lagi di rumah Atau yang lagi main entah kemana Ajak mereka untuk selamat juga bersama kita Dengan cara apa? Mantapkan nilai-nilai imannya Sebagai orang tua tentu kita pengen Punya anak yang soleh dan soleha Betul? Bu Ibu kalau ditanya mending pilih mana punya anak pinter tapi nggak benar atau benar tapi nggak pinter Idealnya pinter juga benar Betul Untuk pintar jawabannya ilmu pengetahuan Untuk benar jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah sekarang kita lihat di masyarakat kita, masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pinter. Masyarakat kita bisa lebih bisa menerima orang yang benar. Udah capek, kita ini masyarakat Cirebon dibohongin sama orang yang ngakunya pinter tapi sayang nggak benar apa buktinya oh, disuruh ngurusin laut malah jadi bajak laut disuruh ngurusin hutan malah ikut jadi orang hutan disuruh ngurusin beras malah nimbun beras yang celaka disuruh ngurusin hukum malah bikin hukum seperti pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas Kalau rakyat miskin yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang kaya dan berkuasa salah, hukum sering pura-pura enggak tahu. Sebab itu untuk pintar jawabannya ilmu pengetahuan. Untuk benar jawabannya nilai-nilai iman. Masyarakat kita lebih bisa menerima orang yang benar, walaupun rada sedikit Bintar. Saudara, sebab itu Memperingati maulid kita setiap tahun Jangan cuma terjebak hanya perayaannya saja Tapi kita jadikan momentum maulid tahun ini Untuk meningkatkan kualitas iman Tadi saya katakan insya Allah yang hadir ini rombongan selamat Tapi anak-anak kita tuh Mereka sekarang ini yang imannya sedang didangkalkan Yang keyakinannya sedang diracuni. Hati-hati ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk terus memantau nilai-nilai ajaran agama anak-anak kita. Awas, sekarang ini ada skenario. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam. Tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan anak-anak umat islam sedikit demi sedikit makin jauh dari nilai-nilai ajaran agamanya ini terbukti bu lihat saja sekarang ini kita dibanjiri budaya-budaya asing budaya-budaya asing sangat gencar masuk ke tengah-tengah rumah tangga kita Islam tidak antipati dengan budaya asing Islam moderat, terbuka Selama membawa manfaat dan kemaslahatan untuk umat dan rakyat Islam terima Tapi kita tahu bersama Budaya-budaya asing Jangankan dengan nilai ajaran agama Dengan budaya luhur orang cerbon Banyak sekali yang sangat bertentangan Betul? kadang-kadang kita juga sih orang-orang cantilan ini sering latahan bu, bu, ibu tahu latihan? Ikut-ikutan, pengen nyontoh orang Barat, bukan teknologinya, tapi westernisasinya, bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita contoh. Akibatnya teknologinya belum maju, tapi orangnya sudah kebarat-baratan. Contoh gampang nih. Akhir bulan, tanggal 31 Desember, malamnya terjadi peristiwa pergantian tahun. Betul itu? Masyarakat cantilan adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Tapi ternyata malam pergantian tahun, paling banyak yang ikut merayakannya. Betul apa enggak? Itu bukan budayanya orang Cirebon. Itu bukan budayanya bangsa Indonesia. Dimasuki kita dengan budaya-budaya seperti itu tuh. Apalagi anak-anak kita yang kecil-kecil tuh Pak, ya Allah, menyetihkan. Anak-anak kita lebih hafal kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember hafal di luar kepala. Tapi kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Usani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zul Zulhijah Saya yakin, jangankan anaknya, bapak moyangnya juga nggak hafal itu. Betul. Dibanjiri kita dengan budaya-budaya asing. Akhirnya, jauh dari nilai ajaran agama dan tercabut dari tradisi budaya luhur bangsa sendiri. Bapak, ibu, saudara-saudara, sekarang ini, budaya materialistis masuk ke tengah-tengah kita akibatnya sedikit atau banyak orang-orang tua muslim orientasinya dalam mendidik anak berubah orang-orang tua muslim karena terkontaminasi paham materialistis berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah bonafid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 Mukim di Pesantren Buntet, walaupun nggak lama, saya sempat mampir di Buntet. Tradisi-tradisi Pesantren sekarang ini kurang dilirik oleh orang-orang tua Muslim untuk menyekolahkan anak-anaknya di sana. Kenapa? Budaya materialistis masuk dan mewarnai sebagian besar orientasi pemikiran orang tua muslim bahkan yang menyedihkan masih ada orang-orang tua muslim yang kalau anaknya mau mondok ke pesantren enggak setuju, masih ada Nah, enggak usah mondok dah lulus dari pesantren paling juga kamu cuma jadi ustadz proyeknya tahlilan ngarepin orang mampus masih ada yang melarang anaknya untuk mondok ke pesantren di cantilan kira-kira masih ada enggak? kayak begitu tuh ada apa enggak? yang mana orangnya deh anak mau mondok ke pesantren, orang tuanya enggak setuju budaya materialistis terpengaruh Apalagi kalau punya anak perempuan Mau dilamar sama santri Biasanya orang tuanya nggak setuju tuh, Nok Ajarabi karo santri Nok Jangan nikah sama santri Paling banter kamu cuma jadi istri ustad Tiap malam dikasih makan nasi berkat Bu Bu Saya titip pesan sama ibu nih Kalau punya anak perempuan Mau dilamar sama santri Kasihkan saja Insyaallah hidupnya berkah Tuh Tanya kiai kiai kita tuh ustad ustad kita Alhamdulillah Jadi ustadz berkah Enggak usah ngomongin orang-orang lah Ngomongin diri saya sendiri Saya ini dari dulu Sampai sekarang Sampai tutup mata Tetap sebagai seorang santri dan jadi santri Alhamdulillah berkah enggak percaya tanya istri saya tuh Alhamdulillah punya suami santri berkah istri saya kalau mau buah-buahan enggak pernah beli mau sembako tahu-tahu ada kenapa panitia pengajian rajin bawain makanya nanti selesai pengajian dari cantilan panitia oleh-olehnya jangan lupa ini, oleh ini. <laughs> begini nih cantilan ne, masyarakatnya dikenal taat dengan nilai agama dan kuat memegang tradisi budaya betul ya orang-orang cantilan kan dikenal seperti itu tuh Cirebon masyarakatnya dikenal kuat dengan agama dan taat memegang tradisi budaya. Dulu di sini ada satu tradisi, kalau anak perempuannya mau dilamar orang, calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya, deh, kamu mau melamar anak perempuan saya, memangnya kamu sudah berapa kali hatam Al-Quran, sudah berapa juz yang kamu hafal? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu Hei Hei Dulu Ayo lihat Budaya materialistis Masuk ke tengah-tengah kita Pertanyaan semacam ini kan Sudah nggak pernah kita dengar lagi Betul?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 soal mantu bisa baca Quran apa enggak nomor 18 soal mantu solatnya bener apa enggak lemertuanya aja enggak pernah sembahyang betul budaya asing menggeser menggusur nilai ajaran agama dan mencabut kita dari budaya bangsa sendiri sebab itu momentum maulid Tingkatkan kualitas iman Kepada Allah Sebagai bukti cinta kepada baginda Nabi Bu Bu Meningkatkan kualitas iman Harus dibarengi dengan Memperbanyak amal ibadah Ibu bapak Hadir siang ini Mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah Dan dilipat gandakan pahalanya Amin Ini satu paket meningkatkan kualitas iman harus dibarengi dengan memperbanyak amal ibadah sebab ibadah yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah Allah nggak perlu ibadah sedikit pun dari kita Allah nggak perlu secerebon orang nggak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan betul apa enggak? se Indonesia orang nggak ada yang sedekah Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan salat yang kita dirikan ibadah yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita dan itu yang menemani kita di alam kubur Maaf nih yang hadir siang ini kan semuanya calon-calon jenazah betul nih semuanya pasti bakalan mati Bapak-bapak yang di depan saya bakal mati apa enggak ini? Mati Ibu-ibu yang sebelah sini nih bakal mati apa enggak ini? Mati Yang sebelah sini bakalan mati apa enggak ini? Mati Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa enggak ini? Mati, mati Kata Nabi, nanti ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganterin kita cuma tiga. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Nih, yang nganterin kita ke kuburan. Keluarga, harta, amal. Tapi sayang, yang dua pulang. Siapa yang dua? Ahluhu, wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Nggak mau nemenin masuk ke dalam. Pak, pa, kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri kepada kita, begitu jasad kita dimasukkan orang ke liang lahat, paling istri cuma menangis sambil berdiri di depan kuburan kita. Istri kemudian berkata, kang sampai sini saja saya ngantar akang ya kang ya. Akang biar betah di dalam nggak usah naik-naik lagi kang Padahal dulu masih muda pernah mengucap janji Untuk sehidup semati di bawah pohon toge Begitu suami terbujur kaku Dimasukkan orang ke liang kubur Istri nggak mau ikut masuk ke dalam Bu Bu Sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan Ui. Mati duluan <laughs> Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam Apa suami nggak sedih ditinggal mati istrinya? Sedih Apa suami nggak nangis? Oh bercucuran air matanya Mata yang kanan Mata yang kiri melotot nyari, mana gantinya ini? Yang nemenin kita enggak lain adalah amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia Berdasarkan iman kepada Allah subhanahu Nah ibu bapak jangan lupa Salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita bu. Bu, salah satu gudang ibadah dalam rumah tangga kita. Tuh disitu tuh. Istri taat kepada suami ibadah. Uy, uy. Urusan taat sama suami belaga budeg lo ya. <laughs> Mau kemana-mana izin sama suaminya. Cium tangan suaminya. Nih tadi mau ngaji izin gak sama suaminya nih. Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada kadang-kadang campur merentah. Kang, saya mau arisan. Itu jemuran kalau hujan tolong angkatin ya kang. <gülüyor> Selama suami tidak melanggar perintah Allah Istri taat kepada suami Nilainya pahala dan mudah-mudahan berlipat ganda Oh enak jadi kaum wanita ini Ibu hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ayo kita lihat sejarah 15 abad yang lalu sebelum Rasulullah lahir perempuan sangat dilecehkan, dunia ketika itu cuma tiga, ada tiga peradaban besar, Romawi, Yunani, Asia Tenggara, ketiga-tiganya sangat melecehkan kaum wanita, di Romawi itu, seorang kepala rumah tangga, boleh memperjual belikan anak gadisnya, di Yunani, seorang suami bebas mendagangkan istrinya di pasar Min. istri dijadikan komoditas barang dagangan di Asia Tenggara di China dinasti terakhir kerajaan Ming di China itu pernah membangun istana dengan seribu kamar kenapa? karena istri raja seribu istri raja seribu huh, saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya sampai seribu itu raja kapan sempat pakai kolornya itu? pikirin jangan bayangin jorok loh lahir junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi Wasallam diangkat harkat martabat kaum wanita bahkan satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari kanjeng Nabi kaum ibu bu, bu ibu dijamin masuk sorga bu dijamin masuk sorga Pak, pak, bapak gak dijamin <gülüyor> Kasian deh loh Ayo mamraatin mataj Ini kata kanjeng Nabi nih Ayo mamraatin mataj Wazawjuhaan haradin Dakhalatil jannah min ayyibabin Jika seorang istri meninggal dunia Suaminya Ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri Maka si istri disuruh masuk sorga Milih lewat pintu mana saja Enak apa enggak? Ibu mau masuk sorga? Ya yang jawab 20 orang Ibu mau masuk sorga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah Taat dan Ridho itu kuncinya Jelas Jelas Saya tanya bapak-bapaknya Pak Pak Saya tanya kira-kira Kalau istrinya meninggal dunia Bapak Rido apa tidak Kawin lagi <gülüyor> Eh Mudah-mudahan istri-istri solehah semua Calon-calon penghuni sorga Apalagi saya lihat ibu-ibu cantilan hadir maulid cantik-cantik Tadi panitia ngasih tahu ustaz ibu-ibu datang dari jam 7 Sekarang sudah jam setengah 12 lewat 4 jam duduk saya lihat bedaknya gak ada yang luntur nih Saya yakin pakai bedaknya macam-macam Ada yang pakai bedak Maybelline Revlon Pipa Paralon Eh mau maulid di cantilan nih, Mau datang ngaji kesini Pasti wangi-wangi semua Betul ya Tapi sayang, ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Ngaku aja lo. <laughs> Kalau mau kemana-mana, ibu-ibu kita lebih sering wangi. Mau arisan, wangi. Mau kondangan, wangi. Mau pengajian, wangi. Mau tidur sama suami, bau curut. <laughs> Mentang-mentang mo -mentang tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason. leher bau autan. Dicium sama suami, kata suami neng, lo bau jurik kapo babageg. <gülüyor> Itu ibu-ibu Jakarta, ibu-ibu Cirebon insya Allah sama. <gülüyor>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 Ibu bapak, saudara-saudara, selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami nilainya ibadah. Islam agama keseimbangan. Tidak mengajarkan dan tidak menuntut kepada seorang istri saja, tapi juga Islam mengajarkan kepada para suami juga. Kalau istri disuruh taat selama suami tidak melanggar perintah Allah, Tapi juga para suami harus ngerti dengan kondisi istri. Lihat ajaran Islam seimbang. Istri taat kepada suami. Suami harus ngerti kondisi istri. Seimbang. Pak kalau kita mau membayangkan tugas istri kita di rumah. Mereka itu nyaris kerjanya 24 jam. Terbayangkah oleh kita kerja istri di rumah itu 24 jam Kalau kita para suami selesai bekerja di kantor, bekerja di pabrik Malam kita bisa istirahat Tapi kalau istri kita nyaris dalam istirahatnya pun terusik, terganggu Apalagi kalau punya anak kecil sangat merepotkan Betul ya, Bu, ya? Bu. Coba kalau masih punya anak kecil, itu ibu-ibu, para istri jam kerjanya 24 jam. Subuh sudah bangun, mengerjakan salat, lalu mempersiapkan anaknya mau sekolah, perlengkapan suaminya mau berangkat kerja. Itu yang dilakukan para istri. Betul apa tidak? Nanti jam tujuh nganterin anaknya sekolah, kemudian melepas suami di depan pintu. Jam tujuh nganterin anaknya ke sekolah, pulang dari sekolah setengah delapan beberes di rumah. Setengah sembilan kemudian belanja ke pasar, pulang jam sepuluh langsung masak, betul apa enggak? Selesai jam dua belas, sholat zohor siap-siap beresin makanan karena anaknya mau pulang sekolah jam 1 nemenin anaknya tidur asar sholat, ber sholat kemudian beresin rumah jam 5 nunggu suami pulang betul apa enggak? kapan ada sempatnya waktu seorang istri untuk istirahat maghrib sholat berjamaah Lalu jam 7 ngajarin anaknya bikin PR Betul Sampai jam 10 jam 11 malam Kalau punya anak kecil apalagi masih bayi itu rewel Namanya bayi lapar nangis Kenyang nangis Sakit nangis Jam 11 malam Mata sudah ngantuk istri kita pengen tidur Anaknya yang masih bayi nangis Kenapa nangis? Lapar minta disusuin Kira-kira kalau anaknya nangis minta disusuin Nyusuin apa enggak? Walaupun ngantuk Nahan capek seharian kerja Jam 11 malam anaknya yang masih kecil nangis Minta disusuin Disusuin sampai jam 12 malam sampai jam setengah satu kadang-kadang anaknya selesai nyusu ya udah terusin aja sendirilah bab ini sih sudah hatam semua ini Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin bayangkan oleh kita para suami Jam kerja istri kita 24 jam Sebab itu islam agama seimbang Kalau istri taat kepada suami Suami harus ngerti kondisi istri Maaf kadang-kadang kita ini para suami Suka diktator, otoriter Merasa kepala rumah tangga Lalu sekarep udele dewe Pengen istri cantik Tapi uang belanja nggak dikasih. Istri suruh bedak pakai areng. Betul bu? Kasih uangnya belanjakan istrinya. Jangan pelit, bu. Bu, ibu mau tahu ciri-ciri suami pelit? Ciri-ciri suami pelit biasanya kalau buka dompet miring, bu. pengalaman pengalaman Ayo. Nih, siang ini kita memperingati Maulid mengambil contoh Baginda Nabi sebagai uswa, teladan dan panutan buat umat Islam, termasuk menjadi suami panutannya Baginda Nabi Besar Muhammad. Oh, Nabi itu paling lembut dan paling perhatian beliau sangat lembut kepada istrinya dan perhatian kepada keluarganya dalam Sirah nabawiyah bisa kita temukan baginda nabi itu kalau manggil istrinya dengan kalimat ya humayro, hai yang kemerah-merahan ini bertanda bahwa baginda kita tipe suami romantis beliau kalau manggil istrinya dengan kalimat ya humairah Hai yang kemerah-merahan Bahasa anak sekarangnya Ada apa beb? Romantis baginda Nabi kepada istri Pak Pak Jangan salah Walaupun kelihatannya sepele Panggilan itu ternyata membawa dampak keharmonisan dalam rumah tangga kita Kelihatannya memang sepele tapi panggilan membawa dampak dalam keharmonisan berumah tangga. Maaf, kita ini para suami kan kadang-kadang enggak. Terlalu jujur, tapi nyakitin. Sudah tahu istrinya item, kalau manggil buluk sini loh nih. Ini jujur, tapi nyakitin ini. Nabi mengajarkan kepada kita para suami untuk romantis kepada istri Manggil dengan panggilan lembut Kelihatannya memang sepele, Tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga Bapak ibu saudara-saudara Sebab itu memperingati maulid tingkatkan kualitas iman Memperbanyak amal ibadah Satu Gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita Yang kedua, Bapak Ibu, Ibadah yang kita kerjakan atas dasar iman, diantaranya adalah memakmurkan masjid dan musola-musola kita. Itu nilainya juga ibadah. Makmurkan masjid-masjid kita, makmurkan musola-musola kita. Dengan apa? Dengan sholat sajalah yang wajib. Sebab kata Nabi, Nabi, Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah Amalan yang nanti di akhirat bakalan ditanya adalah amalan ibadah salat Dan rupa-rupanya salat inilah ciri pengikut baginda Nabi Besar Muhammad Semua kita akan mengalami ini pasti akan terjadi Semua kita nanti di akhirat akan ditanya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 ya Kita renung Kemudian kita hitung Ibadah salat nih Karena ini ciri pengikut baginda Nabi Renung dan hitung Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam Betul Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita Untuk 5 kali lapor Yaitu lewat salat 5 waktu Ini yang wajib nih tadi kita renung, sekarang kita hitung Bapak Ibu salat itu yang bagus taruhlah sekali salat waktunya 10 menit 10 menit itu salat sudah bagus benar yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit yang kilat khusus ah 2 menit 2 menit, ini cepat perangkonya gambar geledek soalnya nih Kang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 Orang-orang cantilan si salat berjamaahnya rajin-rajin Oh apalagi kalau salat subuh berjamaah Masjid penuh sampai keluar-luar Oh enggak ada yang di dalam Dasarnya iman buahnya memperbanyak amal ibadah Selain dalam rumah tangga Memakmurkan masjid-masjid kita itu ibadah Saya ingin menyampaikan autokritik. Ini kritik membangun, konstruktif. Sebab dakwah mengantarkan saya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dari pengalaman tersebut bisa saya simpulkan bahwa memang kita juga yang kurang merawat dan menjaga serta memakmurkan tempat-tempat ibadah kita. Ini autokritik. Kita ini umat Islam dalam memakmurkan masjid sering kalah oleh orang Kristen memakmurkan gereja. Kenapa? Kita sendiri umat Islam sering sembrono tidak pernah mau menjaga kenyamanan masjid. Apa buktinya? Lihat. Kalau masjid sudah tidak nyaman, apa saja yang geletak pasti hilang. Betul. Jam dinding, hilang Ampli, hilang Kotak amal, hilang Kita umat islam sembrono tidak pernah mau menjaga kenyamanan masjid Apa saja yang geletak, hilang Lihat, di gereja luar biasa nyaman Apa buktinya? Piano nggak pernah hilang, piano itu Kita di masjid jangankan piano, sendal butut masih diambil orang, betul? Konon katanya ya di masjid di musola cuma dua yang gak bakalan hilang tuh. Pertama beduk, nih beduk nggak bakalan hilang. Biar malam takbiran dibawa muter sama anak-anak, mau subuh beduk sudah balik lagi ke tempatnya tuh. Yang kedua yang nggak bakalan hilang katanya keranda jenazah, katil, nggak bakalan hilang tuh. Bapak Ibu lagi-lagi di akhir saya ingin menegaskan dengan memperingati maulid, jadikan momentum meningkatkan kualitas iman, memperbanyak amal ibadah, karena ibadah inilah yang akan menemani kita di akhirat nanti. Mari sama-sama kita baca suratul fatihah. Semoga Mudah mudahkan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, Amin. Diberikan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahazza wa Jalaluhu li niatin al fatihah. Al-Rahman rahim Al-Khiamid. Ia kena ambil, ia kena setakih, bila syarat yang setakih, syarat yang lazim dan am pada ini. saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat lebih kurang. Saya mohon maaf. Wallahu almuafik ilaku amitarik. Salamualaikum warahmatullah wabarakatuh.